Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa Ashhadu an la ilaha illallah la sharika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama taslima kathira amma ba'd hadirin kaum muslimin rahimahullah Ka, mana kita cermati aksi radikalis ataupun aksi teroris aksi komunis Maka kita akan dapatkan Beberapa kesimpulan Yang pertama Aksi komunisme Ataupun aksi kelompok radikalis Teroris Seperti ISIS, Al-Qaeda Atau yang lainnya tidak bertentang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Mereka membunuh jiwa manusia tanpa hak. Allah subhanahu wa ta'ala melarang yang demikian ini. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-68 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ Dan tidaklah mereka, tidaklah kalian, membunuh jiwa alati haramullahu illa bilhak. Membunuh jiwa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Kecuali dengan cara yang hak Cara yang dibenarkan oleh syariat Apa yang terjadi Dalam perjalanan sejarah Kaum komunis Membunuhi manusia Dengan semena-mena Tidak hanya komunisme yang ada di Indonesia saja artinya tidak hanya aksi-aksi kaum komunis yang ada di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia aksi-aksi komunis selalu menimbulkan pertumpahan darah saya gambarkan aksi komunis di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwasannya ajaran komunis ini benar-benar sama dimanapun berada Dalam hal menumpahkan Darah manusia Dalam hal membunuh Jiwa manusia Dimanapun Orang komunis Selalu melakukannya Di Soviet Semasa Pemerintahan Stalin 40 juta lebih Manusia dibantai oleh Pemerintahan komunis Perkampungan-perkampungan muslim Wilayah-wilayah muslim ya, Seperti Azerbaijan dan lain sebagainya Yang di bawah Kekuasaan Pemerintahan komunis Pada waktu itu hanya tinggal Puing-puingnya saja Rakyatnya kalau tidak dibantai Mengungsi Menjauh dari pemerintahan yang tidak Beradab Pemerintahan yang haus darah Bahkan pada masa pemerintahan Stalin Di Soviet Terjadi manusia makan manusia Karena Kekuasaan Stalin Dengan pemahaman komunisnya Pemahaman komunismenya Mereka Merampas seluruh harta yang dimiliki oleh rakyatnya Di dalam pemerintahan komunis Rakyat tidak boleh memiliki harta secara individual Harta yang dimiliki oleh Rakyat dikuasai atas nama negara maka dikatakan komunis komunis dari kata komunal di mana milik perseorangan dikuasai oleh masyarakat atas nama negara sehingga orang komunis sering mengatakan sama rata sama rasa semuanya sama dan itu bisa kita lihat Pemerintahan komunis di Kuba sekarang Atau pemerintahan komunis di Korea Utara Mereka Untuk membunuh manusia Itu sangat mudah Akibat kelaparan yang terjadi Di negara Soviet Negara komunis terbesar pada waktu itu Di bawah pemerintahan Stalin Para petani, traktornya dikuasai negara, tanahnya dikuasai negara, sampai hasil panennya pun dikuasai negara. Sehingga praktis tidak ada pangan untuk bisa dimakan oleh rakyatnya. Sehingga kemudian para petani menculik anak-anak untuk kemudian dimakan dagingnya. Itu pada era stalin akibat memberlakukan komunis di Soviet dan tidak ada pemerintahan yang sekecil itu demikian juga kalau kita lihat di Vietnam di Kamboja berapa ratus ribu rakyat Kamboja dibantai oleh Pol Pot sebagai pimpinan pemerintahan pada waktu itu yang menganut Komunisme juga. Jadi membunuh manusia adalah sesuatu yang memang menjadi ideologi mereka. Dan sebelum terjadi pembantaian G30 SPKI Aidit DN Aidit bertemu dengan Mao Zedong pimpinan tertinggi komunis di Cina dalam dialognya tanggal 5 Agustus 1965 di Peking Aidet bertemu dengan Mao Zedong di markas besar Partai Komunis Cina Kata Mao Zedong kamu harus bertindak cepat Empat kata Edid, saya khawatir Angkatan Darat jadi penghalang. Kata Mao Setung, Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi Jenderal-Jenderal dan para perwira reaksioner dalam satu kali pukul. Mereka akan menjadi seekor naga tanpa kepala yang tunduk pada perintahmu. Kata Aided, berarti kami harus membunuh beberapa ratus perwira. Kata Mao Zedong di Senti Utara, saya bunuh 20 ribu kader dalam sekali pukul saja. 20 ribu. Ini sejarah. Karena memang Komunis itu sukanya Membunuh jiwa Manusia tanpa hak Jadi Komunisme Mengajarkan yang seperti itu Sementara dalam ajaran Islam kita dilarang membunuh, menghilangkan nyawa manusia dengan tanpa tuntunan yang benar. Tuntunan yang benar di dalam Islam dibolehkan menghilangkan nyawa seseorang. Yang menghilangkan nyawa pun itu harus pemerintah setelah diputuskan melalui putusan pengadilan tentunya. Kalau di dalam hukum Islam, hanya tiga macam orang yang dibolehkan dihilangkan nyawanya. Yang pertama orang yang membunuh, kemudian dibunuh lagi dengan maksudnya adalah kisos. Tapi yang membunuh tentu pemerintah atau petugas yang ditunjuk oleh pemerintah setelah melalui proses pengadilan. Bunuh dengan bunuh lagi. Kemudian orang yang berzinah, sementara ia statusnya muhsan pernah menikah, maka ini boleh dibunuh. Tentunya setelah melalui proses penelitian, penyelidikan yang disilahkan dengan dibunuh melalui cara dirajam. Yang ketiga, orang yang murtad dari Islam. Oleh pemerintahan Islam dinasehati untuk kembali kepada Islam. Manakala tidak mau maka oleh pemerintah Islam berhak untuk dipunuh. Tiga, ini melalui proses tidak langsung main tebas. Berbeda dengan komunisme, berbeda dengan radikalisme, terorisme. Mereka membunuh, menghilangkan nyawa orang dengan tanpa hak. Ini bedanya aturan Islam dengan komunisme, radikalisme, terorisme. Kemudian radikalisme, terorisme, komunisme bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal apa? Dalam hal menebar ketakutan di tengah masyarakat. Dan ini dilarang di dalam agama. Islam melarang, melarang keras. Menebarkan rasa takut di tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan. La yahillu li muslimin ay rawi'a musliman. Hadis Ruwet Abu Dawud tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain tindakan yang dilakukan oleh Komunis tindakan yang dilakukan oleh radikalis teroris menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat rasa takutnya bukan hanya rasa takut Khawatir dibunuh Khawatir hilang nyawanya Tidak semata itu Akibat dari radikalisme Terorisme Timbul rasa takut Di kalangan kaum muslimin Rasa takut itu menyelimuti Sebagian kaum muslimin Ketika mereka ingin belajar agama Saya punya kasus Anak-anak SMA Belajar agama Ketika mereka sudah taklim Sekian lama terjadi perubahan sikap Pada anak-anak SMA ini Yang tadinya Sholat Ya sekedar sholat Sekarang sholatnya rajin, berjamaah Dari segi zohir pun nampak mereka terlihat nampak keislamannya puasa sunnah ketika terjadi perubahan-perubahan yang menunjukkan mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam orang tuanya resah aneh kan Seharusnya orang tua itu senang Anaknya kok rajin beragama sekarang Rajin mengamalkan nilai-nilai agama Seharusnya senang Tapi timbul rasa takut pada orang tua Loh kok sekarang anak saya celananya ngatung Loh kok sekarang cidatnya hitam Loh kok sekarang sukanya pakai kopya Gek-gek-gek anak buahnya abu bakar berasir Timbul rasa takut, timbul rasa khawatir ini ditimbulkan akibat apa? Aksi terorisme. Aksi radikalisme. Dampaknya sedemikian dahsyat. Sampai orang mau belajar tentang agamanya saja. Dicurigai. Ditakuti. Karena apa? Khawatir mendapati ajaran. Ajaran yang salah. Ini akibat terorisme, radikalisme. Dampaknya sedemikian dahsyat. Sehingga di sini terlihat bagaimana Islam memerangi terorisme, Islam memerangi radikalisme, Islam memerangi komunisme. Karena memang apa yang menjadi ideologi para teroris Ideologi kaum radikalis Ideologi kaum komunis Bertentangan dengan Ajaran Islam Walaupun mereka mengatasnamakan Islam Tetapi Islam berlepas diri Karena Islam tidak Mengajarkan sebagaimana yang mereka perbuat Jihad-jihad ada ajarannya di dalam Islam Benar Syariat Islam mengajarkan tentang jihad Tapi jihadnya bagaimana Yang menurut tuntunan syariat Islam Bukan jihad seperti di Bukan di jalan Tamrin Jihad itu di jalan Allah Bukan di jalan Tamrin Nembaki orang tidak bersenjata Kemudian Melakukan pengeboman Yang menjadi korban Di antaranya adalah kaum muslimin pula Ini sesuatu yang tidak dibenarkan Di dalam syariat Katanya ingin menegakkan syariat islamiah, Tetapi pada kenyataannya mereka justru Menjadikan orang lari Untuk belajar agama Karena apa? Karena khawatir Justru menjadikan orang-orang Atau sebagian kaum muslimin menjadi tersiksa Karenanya Mau ke bandara saja harus Diperiksa Apalagi Berjenggot Berkopiah, keningnya hitam, pakai jubah. Wah ini. Diperiksa lebih ketat. Dibandingkan penumpang yang lainnya. Siapa yang menjadi korban? Ini. Akibat dari. Tindakan-tindakan aksi radikalisme. Aksi terorisme. Dan komunisme pun mengandung radikalisme, terorisme. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Bahkan Islam mengajarkan jangan sampai orang itu merasa takut dengan diri kita. Justru Islam itu mengajarkan kehadiran kita ini hendaknya menjadi Penyejuk, peneduh Bagi kaum muslimin yang lainnya Bagaimana tidak Islam mengajarkan Bagaimana hidup bersosial yang baik Kalau kita menaruh sesuatu Jangan sampai Barang yang kita taruh itu Menutup jalan Menghadang orang lain yang lewat Ya kan? Kita punya material mau bangun rumah, pasirnya taruh tengah jalan, orang lain terganggu, tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita parkir mobil sehingga kemudian lalu lintas orang lain jadi terhalang, tidak boleh seperti itu. Memarkir kendaraan sembarangan Sehingga kemudian lalu lintas Menjadi terganggu Di dalam Islam tidak boleh Hal itu dijelaskan oleh Asyik Ibn Uthaymin rahimahullah Di dalam syarah Riyadu Salihin Ketika beliau menjelaskan Tentang Bahwasannya iman itu Yang tertinggi adalah Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Sedangkan yang terendah Menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu Di jalanan Islam sudah mengatur sedemikian rupa Tidak boleh kemudian kita membuang kulit pisang Di tengah jalan sembarangan Ada orang lewat kepleset kakinya Kemudian terjatuh Posisi jatuhnya kepala dulu membentur. Luka. Ya kalau luka cuma di luar. Luka dalam. Berbahaya. Hanya gara-gara dengan kulit pisang. Islam tidak membenarkan yang seperti ini. Ima'atatul adha'anitarik. Menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain berjalan. Lewat di situ. Lah yang kulit pisang saja dilarang. Paku saja dilarang. Petasan boleh gak petasan? Naruh di tengah jalan. Biar orang yang lewat kaget. Boleh tidak petasan? Tidak boleh. Lah petasan saja tidak boleh. Apalagi bom. Naruh ransel isinya bom. Bukan ajaran Islam. Yang akan membahayakan manusia yang lewat di situ dalam bentuk bahaya yang mungkin relatif lebih kecil, maderotnya lebih sedikit, itu sudah dilarang. Dalam bentuk hanya mengganggu orang lewat, mengganggu ini, mengganggu orang lewat, itu sudah dilarang. Apalagi yang menimbulkan luka, yang menimbulkan kematian. Yang menimbulkan cacat pada seseorang seumur hidup. Itu lebih dilarang lagi. Itu ajaran Islam. Maka aksi-aksi model komunisme. Yang mudah untuk membunuh manusia yang tidak sehaluan dengan mereka. Aksi terorisme juga demikian Radikalisme juga demikian Ini bukan ajaran agama Islam Kemudian Kita akan dapati pula Baik komunisme Radikalisme Terorisme Semuanya bertentangan dengan Islam Dalam hal menyikapi penguasa pemerintahan kaum muslimin. Kita lihat dalam perjalanan sejarah komunisme selalu menggulingkan kekuasaan. Tidak hanya di Indonesia mereka memberontak, di Rusia, di Uni Soviet mereka pun menggulingkan pemerintahan Alexander Kerensky oleh Lenin. Lenin menggerakkan massa kaum buruh dan kaum tani Digerakkan masanya kaum buruh diberi lambang palu, kaum tani diberi lambang arit, sehingga lambangnya palu arit itu sejarah palu arit. Para petani dan para buruh digerakkan untuk menggulingkan perdana menteri Rusia Uni Soviet pada waktu itu, sehingga kemudian Stalin naik. Menjadi penguasa. Dan berlakulah komunisme di Uni Soviet. Dengan revolusi yang disebut dengan revolusi Bolshevik. Tahun 1917. Revolusi yang penuh darah. Berdarah-darah. Banyak yang dibantai. Itu komunisme. Sampai sekarang komunisme sukanya membunuh Terakhir pimpinan komunis Korea Utara Membunuh pamannya sendiri Dibantai Pamannya sendiri dibantai Menterinya sendiri ditembak Karena apa? Masalahnya sepele Rapat, ngantuk Dihukum mati Ditembak dengan apa? Rudal Bukan dengan pistol Pistol Bukan dengan bedil. Dengan rudal. Peluru kendali. Siapa pemimpin Korea Utara sekarang? Hah? Jun? Nah, tidak tahu kalau Jin Jan Jun atau apa. <tidak> hafal namanya. Tidak hafal namanya. Tapi begitulah. Perilaku orang-orang komunis. Sehingga mereka melakukan aksi-aksi pemberontakan. Penggulingan kekuasaan untuk merebut kekuasaan. Sama. Baik komunisme, komunisme jelas. Revolusi Bolshevik, Pol Pot, kemudian Mao Zedong, dan seterusnya. Mereka merebut kekuasaan. Melalui revolusi. Sama. Teroris radikalis yang lainnya juga demikian. Di Indonesia pun sama. Inginnya menggulingkan penguasa yang sah. Penguasa kaum muslimin. Dari mulai datuknya, dari mulai mbahnya. Teroris siapa? Skarmaji Kartosuwiryo Melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Bahkan membentuk angkatan bersenjata dengan nama TII. Tentara Islam Indonesia. Nama Islam dicatut. Untuk gerakannya yang bertentangan dengan Islam. Gurunya sendiri. Gurunya sendiri di pondok pesantren di Garut. Pesantrenya diserang habis-habisan. Bukan diserang dengan massa. Diserang dengan senjata bersenjata. Dengan senjata api. gurunya sendiri mau dibunuh. Ini kartu suwiryo. Demikianlah aksi-aksi komunisme, terorisme, radikalisme. Selalu menghalalkan nyawa. Dan terkhusus asiasi terorisme, radikalisme, mereka menyelewengkan makna jihad. Jihad semata-mata angkat senjata. Padahal yang namanya jihad luas maknanya. Mereka jihad dengan tanpa pimpinan Waliul Amr. Jihad nyelonong sendiri. Mereka jihad hanya yang namanya jihad seakan-akan angkat senjata. Itu saja. Padahal Asy-Syaikh Muqbil pernah menukilkan hadis hadis riwayat Al-Bazzar dari Fadlalah bin Ubaid Al-Ansari di dalam Sahihul Musnad karya dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah Disebutkan Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi tha'atillah yang namanya seorang mujahid Orang yang berjihad adalah siapa yang bersungguh-sungguh pada dirinya. Fi ta'atillah. Dalam rangka untuk menaati Allah SWT. Itu juga jihad. Jadi bukan semata-mata angkat senjata. Sebagaimana yang difahami oleh kaum teroris. Kaum radikalis. Ini salah satu makna tentang jihad. Bahkan Ibnu Qayyim menukil hadis dalam kitab beliau Al-Ilmu Fadluhu wa Wasyarafah. Wasyarofuhu. Beliau menukil hadis man ra'a annal ghudwa ila al-ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yi fi ra'yihi wa 'aqlihi. Barang siapa yang Menuntut ilmu itu bukan termasuk jihad, maka sungguh orang tersebut mengalami, ya, orang tersebut kurang akal dan fikirannya. Tidak genap. Kalau menuntut ilmu itu bukan termasuk jihad. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan para ulama yang menjelaskan, mendudukkan bahwasannya menuntut ilmu adalah bahagian dari jihad, dan semua itu menunjukkan bahwasannya jihad tidak semata-mata dengan mengangkat senjata. Hadirin kaum muslimin, inilah diantara pokok-pokok, dan sekian banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islamiah, Ada empat hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan sekian banyak pertentangan-pertentangan lainnya, terkhusus misalnya ajaran komunisme bertentangan dengan Islam, karena ajaran komunisme tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala komunisme tidak mengakui tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada sementara Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu al imanu bi wujudillah beriman kepada wujud yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala dan orang komunis tidak percaya tentang hal itu. Sehingga di sini jelas sekali komunisme bertentangan dengan Islam. Di dalam ajaran komunis tidak ada keyakinan terhadap akhirat, tidak ada keyakinan terhadap surga neraka, tidak ada keyakinan terhadap malaikat Karena apa? Ajaran komunis didasari oleh apa yang mereka sebut sebagai dialektika materialis. Dialektika materialisme. Apa itu yang dimaksud dialektika materialisme, Orang-orang komunis meyakini bahwasannya segala sesuatu harus bisa dimaterikan. Surga, neraka, gak bisa dimaterikan. Jadi gak, gak diyakini. Malaikat tidak bisa dimaterialkan, tidak bisa, tidak diyakini. Akhirat tidak bisa dimaterialkan, itu goib, tidak bisa diyakini sebagai ajaran komunis. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini keyakinan yang dikembangkan oleh komunisme sehingga jelas sekali ajaran ideologi komunisme adalah kufur bertentangan dengan Islam dan berbahaya sekali manakala komunisme ini berkembang di tengah masyarakat. Dan tanda-tanda mereka bangkit, mereka ingin kembali lagi, tanda-tandanya banyak kita temukan. Di Jombang ditemukan orang pakai anak muda pakai kaos palu arit. Pernah di Jombang. Kalau yang pakai kaos palu arit itu banyak sekali di Batam. Di Sulawesi Selatan. Di Jakarta. Banyak sekali. Selain itu mereka berupaya. Masuk menyusup gerakan infiltrasi. Dan ini yang selalu dilakukan oleh orang-orang komunis. Dari sejak dulu. Mereka infiltrasi melakukan penyusupan ke syarikat Islam. Organisasi syarikat islam. Sehingga syarikat islam pecah. Kader-kader PKI sekarang pun. Menyusup. Baik ke legislatif. Eksekutif. Dan yang. Jabatan-jabatan lainnya. Mereka menyusup. Di legislatif. Sampai menulis buku. Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Tahun 2002. Tahun 2005 mereka dia menulis lagi dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Terang-terangan sudah. Mendirikan rumah sakit di Sukabumi gratis untuk kaum fakir miskin. Gratis Di Sukabumi Ya masih anggota legislatif ini Mereka bergerak terus Membantu Orang-orang yang dulu aktif Di PRD Yang sekarang hidupnya susah Dibantu oleh dia Sekarang ini Aktifitasnya Dan sekian banyak Upaya-upaya mereka sampai mereka Melapor ke Belanda untuk kemudian mengadakan pengadilan rakyat internasional untuk tahun 1965. Korban 1965. Mereka mengatakan yang menjadi korban adalah orang-orang PKI. Yang dibantai orang-orang PKI. Padahal tahun 1965 siapa yang awal melakukan pembantaian Sehingga kemudian orang-orang PKI pun akhirnya terkena imbasnya Ya karena pada waktu itu kalau tidak dibunuh ya membunuh kan begitu. Kalau tidak membunuh dibunuh. Ya daripada duluan seperti tahun 48 banyak kaum Muslimin dibunuh duluan. Ya lebih baik orang PKI disikat duluan. Nah sekarang mereka ingin mengungkap kembali, mereka ingin mengangkat kembali sampai mereka mengadakan pengadilan rakyat internasional di Den Haag Belanda. Ada Aidit, ada Ilham Aidit. Ada Bejo bin Untung Bejo bin Untung ini anaknya Letnan Kolonel Untung Ayahnya Untung, anaknya Ora Bejo Ini Mereka terus bergerak Di awal bulan yang lalu Mereka meminta kepada Bupati Madiun Untuk audiensi Dalam rangka menggali kuburan-kuburan yang katanya di situ ada korban-korban PKI. Korban-korban dari kalangan PKI. Mereka datang. G. menyerahkan surat untuk permohonan audiensi dengan Bupati Madiun. Mereka terus bergerak. Jadi kalau dikatakan komunisme di Indonesia ini sudah mati tidak benar fakta di lapangan menunjukkan pernyataan itu tidak benar karena nyatanya orang-orang komunis terus anak keturunannya pun terus bergerak dalam rangka untuk menyebarkan faham komunisme ini mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan sekelumit Tentang komunisme, radikalisme, terorisme Bisa mencerahkan kita semua Dan bisa setidaknya waspada Kalau ada grafiti, tulisan palu arit Segera laporkan Ke aparatur keamanan Kalau ada orang pakai kaos palu arit Segera laporkan Jangan dipukuli Jangan dihakimi sendiri Wah itu pakai kaos palu arit Pukul jangan, laporkan ke polisi saja, biar polisi yang menangani jangan kita anarkis, kita bukan seperti orang PKI yang menghalalkan, yang mudah untuk menganiaya orang kita bukan seperti orang PKI ya seperti di Ternate, ditemukan anak muda pakai kaos PKI Terus bawahnya tulis Pecinta Kopi Indonesia Tulisannya PKI Pecinta Kopi Indonesia, tapi Gambarnya cangkir Pegangan cangkirnya arit Pengaduknya Palu Ya tetap ditangkap Diproses, tapi ketika diproses Teman-teman mereka dari Jakarta Dari apa, ikut Mabela. Sampai akhirnya Dilepas. Ini komunis. Wallahu'alam biswab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada Hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma Wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa Anta astagfiruka wa atubu ilaik.